wa muhammadan nabduhu wa rasuluh salallahu alaihi Wasallam wa ba'd ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur karirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunianya kita bisa hadir di Masjid Al-Mubarak. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini sampai terakhir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ighfirullaharrahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik kita masih melanjutkan dari tafsir As-Sa'di. Ini ayat yang berkaitan dengan apa namanya ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin. Yang disebutkan dalam surah Al-Furqan. Ayat itu dari ayat terakhir dari surat 63 ayat 63 sampai surat 75. Surat Al-Furqan adalah surat yang nomor 25 Jadi kalau saya nasihati Apa namanya Kalau baca Quran Itu surat nomor itu di, Tidak perlu diapalkan Tapi di Apa namanya Ketika ditanya dia nomor surat berapa Itu bisa gitu apa faedahnya Apa faedahnya kita menghafalkan Nomor surat Misalnya surat Al-Furqan Itu kan surat yang nomor 25 Sebelumnya itu surat apa Hah? Sebelumnya surat apa Dan sesudahnya surat apa Itu paling tidak Kenapa faedahnya Jadi untuk mencari Pertama mencari surat kalau nunggu buka Al Qur'an, itu kan apa namanya kita cari e, Al Qur'an, kita buka nanti langsung ketemu surat Al furqan dengan nomor surat. Kenapa? Karena di Al Qur'an itu nomor suratnya disebutkan, ya kan? Disebutkan nomor surat. misalnya sur di sini di di bagian ini kan ada nomor 17. Ya kan? Jadi nomor surat itu kalau misalnya ini berarti nomor 20 1. Jadi kalau misalnya antum hafal surat al furqan surat yang nomor berapa? 25. Langsung cari di surat yang nomor 25. Nah, nanti di ee uh, seperti ini surat nomor 25 itu surat apa? Al-Furqan. Jadi langsung ketemu. Itu salah satu faedah. Kenapa kita e, menghafalkan urutan nomor surat? Yang kedua, faedah yang kedua yang paling termasuk yang penting bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita membaca tangkis surah. Ini bagi Imam Mungkin imam tidak terlalu banyak perhatian dalam masalah ini. Imam itu kan dilarang membaca apa? Membaca surat itu mundur. Jadi apa namanya mundur itu uh, sebelumnya. Jadi misalnya begini. Kalau Anda membaca rakaat yang pertama. Kulwollahu ahad. Itu kan surat nomor 112. Iya kan? Anda membaca kuluallahu ahad pada rakat yang pertama. Maka sunnahnya pada rakat yang kedua. Itu adalah apa? Al-Falak atau An-Nas. Surat yang sesudahnya. 113 atau 114. Maka tidak boleh dibaca. Nah, anda membaca rakat yang pertama kuluallahu ahad. Kemudian rakat yang kedua membaca tabbad abi lahab. 111. Itu enggak boleh kenapa? karena ada larangan dalam hadith dari Abu Hurairah Nah, Rasulullah s.a.w. mentangkisi surah Rasulullah melarang kita untuk membaca surat itu apa? mundur maka ini salah satu faedah dan ini paling banyak tidak diikuti oleh imam jadi imam itu kan dia merasa bahwa imam ya sudah dia membaca apa saja yang dia inginkan padahal ada adab-adabnya ada adab-adab orang itu membaca Al-Quran ini khusus bagi imam. Kita lihat uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat Jumat misalnya. Apa yang dibaca rakaat yang pertama? Sabi rabbikal al. Rakaat yang kedua? Halataka haditsul ghasyah. Pertanyaan, halataka dighasyah ini sebelum surat sabi rabbikal al atau sesudahnya? Hah? Sesudahnya. Iya kan? Sesudahnya. Baik. Dalam hari Jumat Rasulullah di subuh hari membaca ah, rakaat yang pertama apa? Ayat As-Sajdah, yang nomor 32, iya kan? Kemudian rakaat yang kedua yang dibaca apa? Halata'alil <Suluhimu> insani hinum minadhari lam yakun shay'un mazkura, iya kan? Itu ah, surah yang keberapa itu? Sesudahnya, iya kan? Jauh sesudahnya. Jadi tidak ada satu pun riwayat Uh, ada riwayat memang Nabi SAW membaca mundur Tapi itu apa? Itu khususia Khususia pada diri Rasulullah SAW Kenapa? Karena beliau membaca surat yang panjang nah, Misalnya sholat malam Rasulullah pernah uh, Membaca rakaat yang pertama Surah Al-Baqarah Baru rakaat yang pertama Yang dibaca Surah Al-Baqarah Para sahabat, wah ini Surah Al-Baqarah habis ruku Ternyata tidak Dibaca Surah imron Surah Alimron, para sahabat mengatakan selesai Surah Alimron, padahal Surah Al-Baqarah 286 ayat, Surah Alimron 200 ayat, itu barakat pertama. Kemudian eh, apa namanya para sahabat eh, mungkin selesai Alimron ruku, ternyata tidak, dilanjutkan Surah An-Nisa, Surah yang sesudahnya, Surah An-Nisa 176 ayat, ada 176 ayat, maka apa? Ini kemudian apa namanya? Kemudian Rasulullah membaca sesudahnya surah Lan'am artinya sesudahnya. Kemudian setelah itu baru mundur surah Al-Maidah. Jadi apa namanya? Tapi syahid menunjukkan bahawa sunnahnya itu adalah apa? Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca urut Al-Baqarah, Al-I'mran, Al-Nisa. Itu baru rakat yang pertama. Ya, kalau kita rakat yang baru Sepuluh ayat aja mamumnya udah uh, kakinya udah disentak-sentakan ya kan. Jadi apa namanya uh, batu-batu kayak kan. Tapi uh, ini salah satu apa namanya faida. Jadi kenapa kita mengetahui nomor-nomor surat? Jadi itu salah satu yang pertama apa tadi? Memudahkan untuk membuka Membuka Al-Quran Yang kedua adalah Kalau kita jadi imam Itu larangan dari Nabi SAW untuk tengkis Surah Kita lihat Apa namanya Surah Al-Furqan ayat 63 sampai 75 Dan ini termasuk Merupakan ciri-ciri hamba Hamba yang mukmin. Ini ciri-ciri hamba-hamba yang mukmin. Karena ibadur rahman, ibadur rahman, hamba Allah itu ada dua. Ada hamba yang umum dan ada hamba yang khusus. Kalau yang umum itu adalah kepada semua makhluk. Baik itu orang kafir, munafiknya, fasiknya, mukmin, muslimnya. Itu sama. Itu namanya hamba Allah yang secara umum. Jadi masuk dalam kategori orang kafir dan e, munafik atau yang lainnya. Nah, Adapun hamba Allah yang khusus ini hanya e, untuk orang-orang yang e, mukmin, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Teh ayatnya adalah atau ada yang hafal ayat ini? Hah? Ada yang sudah hafal ayatnya? Kalau yang sudah hafal ayatnya saya kasih Al-Quran nah. Ada yang sudah hafal? Ini Al-Quran masih utuh Masih sampul Belum dibuka Ada? Tidak usah Paling tidak tiga ayat atau empat ayat Nah يَتُوبُوا إِلَى الَّذِينَ يَمْسُونَ يَمْشُونَ الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا di apa namanya sampai ayat kalau di sini ayat yang wa ladzina yuzawna al qurfa tabimah sabaru wa yulakau nafihah tahiyat dan wasalamah atau ada yang mau bacakan? Ah, ada yang bacakan? Siapa yang siap baca? Siap baca Pak? Dibacakan ayatnya. Ia. Ayat, so... ah? Ayat, so... barakallahu fiek coba lagi tipe yang mudah ha oh gitu ya kalau enggak pakai make kasihan di belakang ayo cepat Itu uh, ada pun artinya Kita lihat Waibadur Rahman Ibadur Rahman Hamba-hamba Allah Alladzina Ini yang secara letter like Walaupun para ulama Ada yang mengatakan itu tidak boleh Tapi ya Kita hanya faedah bahasa Arab dulu Ibadur Rahman itu artinya Hamba-hamba Allah Alladzina Yang Yang sunnah Mereka berjalan Alal ardi di atas muka bumi, Haunan nan dalam dalam apa keadaan merendah diri. Waizah kata bahumul jahiluna dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, artinya jika orang-orang jahil mengajak berbicara mereka, kalu salam yang diucapkan itu selalu yang baik-baik. Kemudian sampai pada firman Allah ulaika ulaika yujazawna ulaika mereka itulah yujazawnal ghurfata orang-orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi bima sabaru apa namanya karena kesabaran mereka wa yulaqawna dan mereka akan disambut tahiyyatan dengan penghormatan wassalaman dan ucapan selamat di dalamnya. Tapi ini uh, dari surah Al Furqan ayat 63 sampai 75 puluh lima. Adapun ciri-ciri hamba-hamba Allah subhanahu wa taala yang mukmin, ini kita katakan ibadur rahman, yang dimasukkan dalam ayat ini ibadur rahman itu adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa taala yang mukmin. Karena uh, dikeluarkan dari hamba Allah di sini orang kafir, orang munafik, orang fasik. Itu kenapa? Karena bukan ciri-ciri yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi bukan termasuk ciri-ciri yang disebutkan di dalam ayat ini. Adapun ciri yang pertama dari hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mukmin adalah yang sunad ardi haunan. Mereka itu berjalan di atas permukaan bumi ini dengan dengan rendah rendah hati. Di sini. Yang dimaksud dengan rendah hati itu adalah apa? Yaitu adalah tenang, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia rendah hati kepada sesama makhluk Itu makna haunan Itulah makna dari haunan nah Ini kenapa? Karena ada ayat yang lain yang menunjukkan Wala ardi maroha. Janganlah kalian berjalan di atas permukaan bumi ini dengan sombong jadi intinya apa? Dan salah satu sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya kalau saudara-saudara sekalian atau bapak-bapak sekalian ingin mengetahui ciri-ciri Rasulullah Sallam, artinya bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah tidur, itu bacalah buku Asyamain Al Muhammadiyah. Ada buku namanya Asyamain Al Muhammadiyah dan ini sudah diterjemahkan. Uh, jadi ashamail al muhammadiyah itu karangan at matrimiri dan itu sudah diterjemahkan uh, dalam beberapa apa namanya penerbit dari beberapa penerbit ada yang diterjemahkan oleh diponegoro penerbit diponegoro ada juga yang kalau yang diponegoro itu belum ditak belum ditahkik hadis-hadisnya itu belum ditahkik uh, artinya masih campur sohe dan toif uh, kemudian kalau Asy-Syamailal Muhammadiyah yang terbitan Pustaka Imam Syafi'i itu yang bagus. Nah, itu adalah apa? E, kalau enggak salah judulnya Kepribadian. Kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu apa namanya? E, buku yang hendaknya kita baca. Hendaknya kita baca. Kenapa? Karena ketika kita tanya misalnya Ayam sunnah lalardi hau nan bagaimana cara berjalannya Nabi saw. Ia kan, artinya Nabi saw ketika berjalan itu itu adalah apa namanya betul-betul dia tunduk tenang kemudian rendah hati di hadapan manusia Nabi saw itu selalu pandangannya itu selalu ke bawah dan ketika berjalan seolah-olah Nabi saw itu sedang apa namanya seperti dia berjalan di uh, tanah yang turun di tanah yang apa namanya uh, turun sehingga apa kelihatan wajahnya itu apa namanya menunduk. Ini adalah termasuk uh, ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin. Maka ketika berjalan tidak boleh sambil kepalanya di diangkat. Itu kan ciri-ciri jalannya orang-orang yang sombong. Sebagaimana yang dilakukan oleh Firaun kemudian eh, apa namanya enam ketika mereka berjalan itu adalah apa ini ciri-ciri hamba-hamba Allah yang bukan hamba-hamba Allah yang mukmin jadi dia menunjukkan apa namanya dan Nabi Sosalam dadanya itu ketika turun itu tidak di tidak di apa namanya kedepankan jadi Nabi Sosalam seolah-olah tadi dia berjalan eh, seperti di tanah yang eh, menurun Baik, itu ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Ya, yang pertama, yang kedua, ah ha, waqulu salama. Ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah qulu salama. Ha, bisa dilihat di halaman 92. Salama. Jadi qulu salama itu ciri-ciri hamba Allah. Kalau yang pertama ladzina yamsuna fil ardi haunan. Kemudian yang kedua qulu salama. Jadi ciri-ciri hamba Allah yang mumin. ucapannya itu selalu ucapan yang baik-baik. Ucapan yang dikeluarkan oleh hamba-hamba Allah itu selalu ucapan yang yang bagus-bagus. Nah, karena dalam hadis dari Nabi SAW, Man amana aman billahi wal yaumil akhir, fal khairan awli yasmud. Jadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendalah ucapannya itu selalu yang baik-baik. Kalau dia tidak bisa mengucapkan yang baik, maka hendaknya apa? Lebih banyak apa? Diam. Karena apa? Karena setiap ucapan yang diucapkan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Maka para ulama, kenapa kedudukan para ulama itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wataala dan para ulama itu derajatnya paling tinggi di sisi Allah itu kenapa? Karena lisannya itu tidak lepas dari apa? disannya itu tidak lepas dari Quran hadis Quran hadis Quran hadis iya kan apa namanya kaulnya para ulama nah, itu adalah lisannya lisannya itu selalu mengucapkan Al Quran iman yang diucapkan itu Al Quran iman yang diucapkan itu adalah apa hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iman ucapaninya itu adalah aku ulama perkataan para ulama ini maka orang-orang para ulama itu adalah derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat tinggi. Dan ini merupakan ciri-ciri hamba -ciri Allah Subhanahu wa taala karena yang diucapkan itu adalah salama. Ucapannya itu selalu yang baik. Maka kita membiasakan. Jadi ada satu buku juga namanya apa? Alabisa karena biasa. Jadi membiasakan sesuatu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Baik dari sisi ucapan maupun dari sisi perbuatan. Ya nah, kenapa? Karena dari sisi ucapan kalau kita selalu membiasakan yang baik dia akan terbiasa dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, kalau kita berbuat yang bagus, maka dia akan senantiasa berbuat itu selalu yang baik-baik. Ini membiasakan. Maka jangan sampai lisan kita itu keluar, ya kan? E, apa namanya? Kata-kata celaan, kata-kata apa namanya? Kata-kata e, kotor, keji, ya kan? Apalagi sampai keluar yang namanya kebun binatang coba hantum di kalau kita di daerah timur itu namanya anjing babi itu kan biasa kenapa karena terbiasa dengan ucapan itu anak kecil ya kan sudah bisa ngomong sudah bisa berbicara yang keluar dari lisan mereka itu apa anjing dan babi ini daerah papua maluku papua kemudian apa namanya daerah e, nusa tenggara timur itu adalah apa namanya kebiasaan kebiasaan yang keluar dari kecil itu adalah apa kebun binatang, nah, ya kan. Jadi ini bahkan eh, apa namanya ucapan-ucapan kotor, kemaluan, ya itu sering keluar. Ya, kalau bahasa Papua tidak perlu saya sebutkan. Jadi apa namanya, misalnya saya ambil contoh ya, nah, walaupun saya tidak sebutkan artinya. Misalnya orang Papua mengatakan cuki mai, nah, itu eh, apa namanya? Uh, ini ucapan-ucapan yang tidak layak Tidak pantas Karena anak kecil itu sudah membiasakan Jadi ini salah satu Maka ucapan orang-orang hamba Allah yang mukmin Itu selalu membiasakan yang baik Maka carilah lingkungan yang bagus Jadi melidih anak itu Bukan hanya sekedar Apa namanya uh, Tetapi apa mem Membuat lingkungan di keluarganya sendiri itu Selalu ucapannya yang bagus Dan yang kedua cari lingkungan Yang selalu ucapan-ucapan itu adalah bagus kenapa karena anak ini akan uh, akan tumbuh uh, dengan ucapan-ucapan yang selalu bagus. Dan tidak tidak selalu mengucapkan kata-kata yang apa namanya di situ celaan, dosa. Karena celaan dan dosa disebutkan dalam hadis yang lain itu adalah apa? Itu kan ketika ditanya uh, siapa orang yang bangkrut, ya kan? Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu itu kan tidak Ketika para sahabat ditanya siapa orang yang bangkrut Adalah orang yang tidak punya dirham Tidak punya dinar Rasulullah mengatakan tidak Apa namanya Ini salah satu Bahwa kalau ucapannya itu selalu kotor Selalu keji Maka apa nanti dia selalu mencela orang lain Mencela orang lain Maka apa nanti celaan itu akan kembali kepada dirinya Artinya Kalau kebaikannya Tidak ada lagi untuk tidak ada lagi kebaikannya untuk menutupi dosanya. Maka apa? Dosa orang lain itu akan ditimpakan kepada yang suka mencela. Bahkan dalam hadis yang lain dari Nabi SAW. Kenapa seorang anak tidak boleh mencela bapak orang lain? Karena seorang anak itu tidak boleh mencela bapaknya orang lain. Kenapa? Karena anaknya dia juga akan mencela bapak kita. Jadi misalnya kalau kita mengatakan. Si A mengatakan kepada si B. Oh, bapakmu begini. Nah, bapakmu begini, maka si B juga akan mengatakan juga Bapakmu juga begini Dia akan membalas ya kan? Maka tidak boleh, karena kalimat celaan ini Celaan ini Itu eh, Apa namanya Keburukan yang eh, Yang akan muncul, bukan bukan kebaikan Kemudian ciri hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah Wallazina yabituna dirabbihim Sujjada wa qiyamah jadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu sujud uh, di malam hari. Dia selalu uh, di malam hari itu adalah uh, melaku melakukan solat uh, solat malam. Uh, kalau solat malam maka dalam hadis dari Nabi Sosalam, jika kita tidak bisa bangun di malam hari, maka danya witir di sebelum tidur. Iya kan? Uh, witir sebelum tidur, sebagaimana yang dilakukan oleh. Uh, siapa namanya, Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq itu adalah apa? sebelum dia tidur itu adalah dia sholat witir karena ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar wahai Abu Bakar, kapan kamu sholat witir? kapan kamu sholat witir? saya witir sebelum saya tidur nah, kemudian ketika ditanya Umar, wahai Umar nah kapan kamu sholat witir? saya witir setelah bangun dari tidur kenapa? karena Umar kebiasaannya itu adalah bangun di akhir malam kemudian dia sholat wittir kalau Abu Bakar khawatir kenapa? karena kesibukan dia kesibukan dia nanti khawatir dia tidak bisa bangun di malam hari, karena dia ketika di masa khalifah Abu Bakar ah, dia apa namanya sibuk dengan memikirkan umat walaupun hanya dua tahun maka apa namanya dia sholat wittir sebelum dia eh, apa namanya, sebelum dia tidur dan ini juga termasuk sunnah artinya sunnah bagi mereka yang tidak bisa bangun malam Maka witir di awal malam. Kalau dia tidak dia bisa bangun di akhir malam, maka dannya witir di di akhir di akhir malam. Artinya tidak secara mutlak kita mengatakan witir di akhir malam itu lebih baik. Kalau dari sisi waktu iya, tapi dari sisi pelaku itu boleh jadi di awal waktu itu adalah lebih baik. Jadi ini apa namanya bahwa ciri-ciri hamba Allah subhanahu wa taala itu adalah selalu menegakkan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam ini adalah termasuk ya istilahnya munajat yang paling yang paling apa namanya permohonan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah paling mustajabah. Itu adalah di akhir seper, Sepertiga malam. Bahkan Imam Ahmad Mahmati Hanbal rahimahullahu taala itu mengatakan apa? Tidak akan menerima persaksian orang yang meninggalkan sholat witir artinya apa kalau sholat Twitter ditinggalkan maka apa itu uh, Imam Ahmad mengatakan itu tidak berhak untuk dijadikan saksi ini menunjukkan bagaimana walaupun kita katakan di sini waldatin ayab itu nadirobi himsud jadawakiyama khusus untuk diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wajib sholat malam bagi Rasulullah Sallam itu adalah wajib adapun bagi umatnya itu adalah apa As sunnah jadi dan ini termasuk salah satu perbedaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dengan umatnya. Artinya apa? Wala Tidak Yabi Tuna Dhirobi Himsud Jadawakiyama itu adalah memperbanyak uh, salat salat malam. Ya, jadi karena apa namanya? Uh, ini termasuk senjata yang paling kuat, senjata yang paling ampuh, ya kan? Kenapa? Coba kita lihat salah seorang sahabat. Nah, kalau Anda baca kisah ini Sangat menarik sekali nah, Bisa Anda membaca dalam Syirah Sohabat ya, Yang ditulis oleh Rafat Baksyat nah, Yang jilid yang pertama Itu di Kalau sudah, itu sudah diterjemahkan juga Tiga jilid Tiga jilid dari bukunya uh, Suwar Min Hayati Sohabah Suwarun Min Hayati Sohabah Itu uh, Tiga jilid diterjemahkan Saya lihat Uh, jilid yang pertama itu ada sahabat yang bernama uh, apa namanya Gubernur di Hims, uh, namanya Said bin Amir al-Jumahi. Ini Said bin Amir al-Jumahi, coba cobaan tumbaca kisah beliau ini uh, ketika dia sebagai seorang gubernur, dia seorang gubernur uh, karena rakyatnya itu mengeluh kepada Umar bin Khattab. Kenapa kok di malam hari beliau tidak mau melayani kami? Sebenarnya ini ini salah satu dari apa? Pertanyaan rakyatnya. Kenapa beliau di malam hari tidak mau melayani kami? Ya kan? nah, tidak mau melayani. Kemudian hari Jumat kenapa dia tidak mau melayani kami hari Jumat? Nah, itu pertanyaan. Dia protes kepada Umar Bulkatab. Kemudian Umar Bulkatab nah, artinya dia sudah mudah-mudahan mudah-mudahan tidak benar ucapan rakyatnya ini. Artinya apa namanya rakyatnya? Kemudian dipanggilah uh, ya yang ada permintaan mohon yang mobil yang sebelah utara, utara dipindah. yang punya mobil, di, tolong dipindahkan. Tapi ini apa namanya ketika ditanya kenapa kok tidak mau melayani kami di malam hari kenapa karena uh, kata Sayyid bin Amir al Jumahi ya sebenarnya saya malu untuk menceritakan kenapa karena uh, itu adalah bagian saya uh, untuk Allah Subhanahu Wataala jadi dia apa namanya kalau saya dari pagi sampai sore sudah melayani rakyat maka berikanlah hak saya untuk Allah Subhanahu Wataala yaitu dia bermunajat sebenarnya dia tidak ingin menceritakan Karena itu akan muncul yang namanya riak, ya kan? Dan itu berbahaya, akan menghabiskan seluruh amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Tapi itu karena dipaksa oleh Umar bin Khattab untuk menjelaskan, maka dia jelaskan. Dan Umar sebenarnya sudah menangis nah, ketika dia apa namanya mendengarkan itu. Kenapa hari Jumat dia tidak mau melayani? Kenapa? Karena pakaiannya cuma satu. Jadi seminggu itu hari Jumat dia harus cuci. Jadi pakaiannya itu cuma satu satu apa namanya yang dia pakai? Hari Jumat itu harus dicuci. Dicuci dan dia tidak mungkin keluar dalam kondisi telanjang. Ya kan? Melayani umat. Maka hari Jumat tidak ada. Tidak ada pelayanan untuk umat. Kenapa? Karena pakaian yang dia pakai hanya satu. Ini salah satu dari uh, kita katakan adalah ciri-ciri hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mu'min. Ya, dan jelas bahwa uh, persaksian. Sehingga Allah sendiri sudah menyaksikan bahwa para sahabat itu adalah apa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah walladzina yaquluna rabbana shrif Jadi eh uh, walladzina yaquluna rabbana Jadi ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin itu adalah pertama, kalau disebutkan dalam mayat ini, yang keempat itu adalah dia berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya juga katakan Jangan sampai, jangan sampai doa itu kita tinggalkan. Berdoa kepada Allah Subhanahuwataala itu jangan kita tinggalkan. Kenapa? Kenapa? Karena Allah Subhanahuwataala sangat suka, sangat senang kepada hamba yang senantiasa dia memohon kepadaku. Dan aku malu kalau aku malu tidak menjawab menjawab doanya. Artinya Allah sendiri menyebutkan bahwa saya malu kalau saya tidak mengijabai doanya. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang hamba itu selalu apa? Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa ini paling tidak kalau misalnya tidak ada doa masalah, tidak ada doa masalah, artinya doa yang kaitannya dengan hajat, maka apa? Kita berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan Allah sendiri juga mengajarkan, "Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar." Ini doa yang selalu di, di, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kalau Allah yang membuat doa, itu adalah yang terbagus Iya kan? Artinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membuat doa dan itulah tentunya yang terbagus Maka itulah doa yang kita kita ambil. Kemudian adalah memperbanyak doa, dan juga apa, doa yang selalu dipanjatkan, itu adalah, Rabbana sirif anna azabah jahannam. Maka apa, kita selalu memohon kepada Allah, agar dihindarkan dari azab jahannam. Kenapa? Karena ini tentunya adalah apa, seorang mu'min itu kan selalu, dalam beribadah kepada Allah, itu diliputi oleh tiga. Seorang hamba ketika beribadah kepada Allah itu, harus ada tiga ini. Yang pertama apa, dari ketika dia beribadah harus ada rasa cinta. Kemudian yang kedua ketika dia beribadah harus ada apa rasa Khauf rasa takut. Kemudian yang ketiga adalah harus ada rasa berharap. Tiga tiganya harus ada dalam pada diri seorang mukmin ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu tidak ada maka apa namanya tidak disebut dia tidak termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti misalnya Syekh Solih Fauzan menyebutkan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, maka dia termasuk orang zindik, tarekat sufia. Jadi barang siapa yang beribadah hanya karena rasa cinta saja, itu mesti orang-orang zindik, orang-orang tarekat sufia. Kemudian barang siapa yang beribadah karena rasa takut saja, maka dia jatuh ke dalam khawarij. Orang khawarij itu kan diliputi karena rasa takut Rasa takutnya lebih tinggi Daripada apa? Rasa berharap Kemudian Barang siapa yang beribadah kepada Allah Dengan rasa harapan saja berharap Maka dia mesti jatuh dalam apa? Murji'ah ya kan? Coba orang murji'ah Orang murji'ah kan cukup mengatakan La ilahilallah pasti masuk surga Walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa Walaupun dia tidak melakukan amal kebaikan Itu orang-orang murji'ah Maka orang mu'min itu harus mengumpulkan dalam beribadah itu tiga ini. Ketika kita melakukan ibadah solat kita harus ada rasa cinta dalam melakukan ibadah solat. Nah, artinya cinta penuh dengan ketaatan, penuh dengan ketaatan. Ketika kita melakukan solat itu adalah uh, mengikuti uh, apa namanya itiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sendiri menyebutkan wa ingkun tumtuhibu nallah fattabiuni ya kan yuhbibi bakkumullahu ayakufillakum zunnuba kum jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Artinya apa? Ketika kita melakukan ibadah salat, maka apa? Untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, maka ikuti perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan tata cara salat. Yang kedua, harus ada rasa Ah, ada rasa takut, jadi kita melakukan ibadah itu harus ada rasa takut. Jangan-jangan solat yang saya lakukan ini tidak diterima di sisi Allah. Kita harus jangan, jangan kita berharap ah, bahwa solat kita ini diterima di sisi Allah itu jangan. Kita harus ada rasa takut. Jangan-jangan solat saya ini tidak diterima. Jangan-jangan solat saya ini apa namanya dipenuhi dengan riak. Jangan-jangan solat saya ini apa namanya banyak celah-celah yang kekurangan-kekurangan di dalamnya kita harus ada rasa takut dan yang ketiga kita harus banyak berharap. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini, salat yang saya kerjakan diterima di sisi Allah, mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini itu mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah, mudah-mudahan dengan salat ini itu bisa mencegah saya daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu kan harapan-harapan, iya kan? Uh, maka ini dalam beribadah harus ada ada tiga harus ada tiga-tiganya. Maka uh, Ketika kita berdoa, hendaknya kita juga selalu berdoa yaitu adalah apa? berlindung dari azab jahanam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah itu jangan sampai kita meninggalkan apa? Jangan sampai kita meninggalkan di akhir salat itu doa doa apa itu? Berlindung dari empat perkara. Ya kan? Berlindung dari empat perkara. Nabi sallallahu jangan sampai ketika di akhir salat kita tinggalkan berlindung dari empat perkara. Empat perkara ini apa? Ah Allahumma a'udzubika ha, min azab jahannam iya kan ah ha, azabi al qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarif fitnatil masihi ad ini adalah doa yang di ha, senantiasa dipanjatkan oleh Nabi SAW sehingga ketika kita melakukan ibadah Solat, ha, jangan sampai kita meninggalkan ini ha, termasuk ciri-ciri yang beriman mukmin itu adalah apa berdoa dan yang kedua doa yang selalu dipanjatkan itu adalah rabbana shrif anna azab jahannam kenapa karena siksaan yang paling besar di dunia di dunia dan di akhirat itu adalah azab neraka jahannam kenapa karena azab neraka jahannam itu kekal selama-lamanya tidak ada apa namanya tidak ada putus-putusnya siksaan itu pada azab jahannam kalau di dunia siksaan itu adalah apa Ya ada batasnya, tapi kalau di akhirat sama sekali tidak ada. Maka doa yang selalu kita panjatkan itu adalah Robana Robana Sirfanna Ataba Jahannam. Kemudian ciri-ciri hamba -ciri, Allah kenapa? Karena neraka Jahannam itu adalah sangat sangat pedih abadi, kanaqaroma. Jadi Inna Ataba Hakanaqaroma. Inna Hasat Mustakorrawa Mukama. Kenapa? Karena neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali dan seburuk-buruk tempat uh, kediaman. Adapun ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah walladzina idza lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana Ini ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin, yaitu ketika mereka berinfak, mereka tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Tidak kikir akan tetapi dia berada di antara itu. Uh, karena Uh, apa namanya? Uh, Islam itu selalu mengajarkan keadilan. Selalu mengajarkan supaya apa namanya? kita ini selalu berada di tengah-tengah antara berlebih-lebihan dengan diantara apa? Uh, merendahkan, ya kan? Bainal gulu wal wa tafrid. Bainal ifrat wat tafrid. kita ini arus sunah wal jamaah itu selalu berada di tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan diantara apa? Yang merendahkan Berlebih-lebihan dalam segala hal Dalam segala hal Dalam masalah akidah Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah Dalam masalah muamalah Dalam masalah apa saja Termasuk di dalamnya masalah akhlak Itu juga harus apa Kita selalu Apa namanya Berada di antara, di tengah-tengah Antara yang berlebih-lebihan dengan yang Merendahkan Ini Ini sifat orang, uh, mu'min uh, ketika mereka berinfak uh, misalnya dia punya salah satu contoh misalnya kalau uh, apa namanya, ini tentunya berdasarkan keimanan yang tinggi seperti Abu Bakar Rasiddiq ketika dia berinfak kepada seluruh harta bendanya, dia mengatakan ketika Rasulullah tanya, lah, terus untuk keluargamu saya serahkan Allah dan Rasulnya artinya apa namanya dan uh, Allah subhanahu wa ta'ala itu yang maha mengetahui artinya dia serahkan sepenuhnya kepada Allah ini uh, karena menunjukkan tingkat keimanan yang sangat tinggi ini adalah Abu Bakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu maka uh, orang itu kalau kita katakan Abu Bakar itu kan sudah tingkatannya yang paling tinggi karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan juga apa? bahwa hayrun nasib badalambiyah warrusul Sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul itu siapa? Adalah Abu Bakar As-Siddiq Adalah Abu Bakar al-Sidik dan menunjukkan bahwa tingkat keimanannya itu adalah sangat tinggi. Kalau kita disuruh berinfak dengan seluruh harta benda kita itu kan masih mikir-mikir, iya kan? Masih mikir-mikir. Artinya menunjukkan dan Nabi saw hanya mengingatkan supaya apa? Apa namanya tawasud? Artinya ya sedang-sedanglah, tidak berlebihan dan juga tidak tidak merendahkan. Ya kan? nah, berdasarkan kemampuan Dan salah satu faedah dari ayat ini Itu jangan artinya apa Termasuk di dalam keluarga kita sendiri Jangan kita berlebih-lebihan kepada keluarga kita sendiri Dan jangan juga kita pelit ya kan? Jangan juga pelit terhadap keluarganya Karena salah satu perkataan begini Kalau sama keluarganya saja pelit Itu mesti akan pelit terhadap orang lain Ya kan kalau keluarganya saja dia pelit, maka dia akan pelit kepada orang lain. Itu apa namanya uh, satu kelaziman, satu keharusan. Kalau orang itu pelit sama keluarganya, dia akan pelit kepada orang lain. Maka jangan pelit sama keluarga. Kenapa? Karena infak yang paling tinggi itu adalah infak kepada keluarga. Kenapa? Karena Nabi saw. menyebutkan bahwa satu suap yang di Diberikan oleh suami kepada istrinya, itu akan apa? Dihitung sodakoh, iya kan? Ditung sodakoh. Maka e, memberikan keluarga ya, itu adalah apa namanya? E, termasuk infak yang termasuk apa namanya e, nafkah? Kalau seorang suami itu kan nafkahnya wajib. Kalau orang kafir itu kan tidak diterima nafkahnya. Coba kalau orang mukmin, orang mukmin itu kan nafkah yang diberikan kepada keluarganya dihitung apa? Sodakoh. Tapi kalau orang kafir memberikan nafkah kepada istrinya jadi apa? Nah, tidak diterima, iya kan? Tidak diterima sebagai kebaikan. Padahal itu kan kewajiban. Kewajiban itu kan namanya kewajiban kan berarti di situ sudah melaksanakan kewajiban. Tapi kalau Allah sendiri menyebutkan orang kafir berinfak kepada istrinya itu tidak diterima. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa man mana'ahu mantuqbal minhum nafaqatuhum." Illa annahum kafaru billahi wa Tidak ada yang menghalangi Nafkah-nafkah mereka itu diterima Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali karena mereka itu apa? Kafir kepada Allah dan Rasulnya ya. Karena kafir, karena kekafiran Sehingga nafkah-nafkah itu tidak diterima Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang kafir ini tidak akan diterima ya kan? Beda dengan orang mukmin. Jangankan orang mu'min ya kan? e, apa, Jangankan infak Ha, kalau seorang suami mohon maaf sampai wa fi budi ahadikum sadaqah. Termasuk hubungan suami istri akan dihitung sadaqah. Kemudian ciri-ciri hamba Allah Subhanahu yang mukmin yang lain, walladzina la ya'duna ma allahi ilahan akhar, wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq, wala yaznun wa may wa may fa Kemudian apa? Di sini kalau ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, ah walladzina la ya'duna ma'allahi ilahan akhar. Dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan di sini dia tidak pernah berdoa, menyeru kepada ilah ila yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah bertauhid, dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. dan ini termasuk kita katakan adalah apa? Uh, apa namanya uh, Keutamaan yang sudah kita sebutkan Dari buah dari Tauhid Bahwa seluruh orang-orang yang musyrik Itu akan membatalkan Orang yang musyrik itu Paling tidak ada empat yang uh, Ada empat kerugian yang besar Yang pertama apa Mengeluarkan dia dari Islam Orang musyrik itu kan Mengeluarkan dia dari Islam Yang kedua apa apa akibat orang musrik? Pertama, keluarkan dari Islam. Yang kedua, membatalkan seluruh amal-amalnya. Ketiga, layak baton amalu kawalatakuna min al khawshirid. Layak nashrakta layak baton amalu. Kalau kalian menyekutukan Allah, maka seluruh amal-amal kebaikan yang kamu lakukan itu dihapuskan, dihapus. Jangan. Ya Ini kalau yukhriz min al yang kedua membatalkan seluruh amal. Yang ketiga apa? Ah, ha, kekal di dalam api neraka. Orang-orang musrik itu khalidin fiha. Ya kan? Ha, dia akan kekal di dalam neraka. Yang keempat apa? Apa yang keempat? Hah? Akibat orang yang melakukan syirik adalah apa? Tidak pernah diampuni dosa-dosanya. Ya kan? Ah, ha, innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Yang keempat, yang kelima, pak, nah, halal darahnya, hartanya, kehormatannya. Orang-orang musyrik itu halal darahnya, kehormatannya. Maka coba lihat, coba antum perhatikan ketika perang Badar, perang Uhud, nah, orang-orang musyrik itu kan yang dilawan, uh, yang musuh, yang ketika perang Badar itu kan mereka orang-orang musyrik ya kan? Agama musyrik, ini apa namanya kafir Quraisy, kafir Quraisy itu adalah agama musyrik. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka meninggal? Orang-orang Muslim ini mati dalam medan peperangan, itu apa? Dihinakan sama sekali mayatnya. Mayatnya itu dilempar dibuat dalam satu lubang kemudian dilempar jasadnya seperti melempar bangkai. Jadi tidak di, tidak diapa namanya tidak dimuliakan. Kalau orang Muslim itu kan dimuliakan jenazahnya Diapa kan? Ia kan? Dimandikan, dikafani, ia kan? Disolati, dikuburkan. Itu kalau orang Mukmin, tapi kalau orang kafir Ya sudah, begitu dia meninggal lu, Buat satu lubang lempar Sebagaimana bangkai Bahkan ada sahabat Ketika mereka memakai pakaian besi Apa yang dilakukan oleh para sahabat Jadi baju besi orang kafir Yang mayatnya itu Sudah membusuk Sudah membusuk, apa yang dilakukan? Baju besinya digoyang-goyang sampai rontok Kakinya lepas, tangannya lepas Kemudian kepalanya lepas Badannya lepas, ya kan kenapa karena sudah membusuk itu lepas diambil baju besinya jadi kan menunjukkan tidak ada uh, orang musrik itu sama sekali tidak ada tidak ada apa namanya uh, kemuliaan baik di dunia maupun di uh, di akhirat maka apa namanya ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah dia senantiasa bertauhid tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kemudian wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil dan tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwataala kecuali yang hak. Karena membunuh ini adalah termasuk deretan dari dosa-dosa besar. Deretan dosa-dosa besar diantaranya adalah membunuh jiwa. Maka orang hamba-hamba Allah Subhanahuwataala itu layak tuluna an-nafsallati haramal-lahu illa bil hak. Tidak boleh membunuh jiwa seorang mukmin. Orang mukmin itu adalah jiwanya itu adalah termasuk haram, darahnya, kehormatannya kemudian harta bendanya kecuali tiga kecuali tiga perkara sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud la yahilu damu meri'i muslim illa bihda salas yang pertama adalah apa? as-sayibu zani as zani artinya apa? orang yang sudah menikah Ah, sudah mereka sudah menikah bersina, dia malam, melakukan zina. maka dikenakan hukuman apa? Rajam. Jadi artinya haknya Islam, dia boleh dibunuh walaupun dia orang mukmin, orang Muslim itu kalau dia apa? Asyibusani. Karena memang itu adalah hukuman. Yang kedua adalah apa? Ah, ah asyibusani. Layaknya sudah memberi mursalinilah beda salah saya berzani anab subin napsi. Artinya membunuh jiwa dan yang ketiga adalah tariqul hidin al mufarikul jamaa. Adalah keluar dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Ini maka itu adalah halal kita katakan itu haknya Islam, haknya Islam. Itu ada maka membunuh itu tidak boleh. Bahkan ketika jadi ada ketika apa-apa kisah yang seorang sahabat. Dia itu kan luka di kepala, ada luka di kepala kena lemparan batu, bocor. Kemudian uh, apa namanya? Oh tidak, bukan bukan hadisnya. Hadisnya itu adalah apa? Dia seorang sahabat itu ketika di malam hari yang sangat dingin, dia tidak mau apa? Dia tidak berudu, tapi dia apa? Tayamum. Dia tayamum. Di wilayah Latin Barida Sya'di di malam yang sangat dingin dia tayamum dia tidak berudu padahal dia mampu berdiri sehat dia sehat kemudian sampai di Madinah Dikabarkan kepada Nabi SAW. Karena ini menunjukkan bahawa para sahabat itu apa yang mereka lakukan itu mesti diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada satu pun yang disembunyikan. Maka apa namanya? Uh, Ketika sahabat ini menceritakan, ya Rasulullah, apa namanya? Ketika di malam yang sangat dingin, saya itu hanya tayamum tidak berudu, tidak berudu. Pada dia, apa namanya? Mimpi basah. Di malam hari itu dia mimpi basah. Dia mimpi basah, kemudian dia tidak tidak mandi, tidak mandi, kemudian dia hanya tayamum. Kemudian Rasulullah tanya, ah, pada dia imam, ah, imam, dia mengimami. Dia sebagai komandan pasukan. Dia mengimami jamaah sholat subuh dan dia tidak mandi, tidak mandi. Dia tayamum. Kemudian diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uh, saya lupa sahabat ini. Kemudian uh, Rasulullah tanya, kenapa kamu apa nama kamu mengimami sholat sementara engkau dalam keadaan junub? Nah, kemudian uh, sahabat ini mengatakan membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang dia baca apa? Walat tak tulu Nafsalallati illa bilhab. Walat tak tulu amfusakum. Ha, Inallah Hakam Nabi kum Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha penyayang. Sesungguhnya Allah Maha penyayang. Kemudian Fatohi kana Nabi saw. Nabi saw tertawa. Ha, Nabi saw tertawa, karena dia berdalil. Artinya apa? Termasuk salah satu yang membunuh jiwa itu adalah apa? Dia katakan. Karena dia berdalil dengan ayat itu wala taqtulu anfusakum jangan kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Karena saya khawatir kalau saya mandi di malam yang sangat dingin itu akan mencelakakan saya. Sebagaimana kisah ah, sahabat yang luka di kepalanya kemudian dia apa? Ah, dia tanya kepada para sahabat ah, apa namanya hal tajiduna lirukhsah fitayamum adakah keringanan bagi saya yang tutayamum? Kata para sahabat, kalulah majidulah ma kata russho. Tidak ada russho, tidak ada keringanan bagi mutayyamum. Wan takdir walalma. Sementara kamu bisa menggunakan air. Ayatnya apa? Fakta Dia pun mandi janaba. Mandi janaba kadar Allahumma famat. Orang ini meninggal. Dia kan selesai mandi, dia meninggal dunia. Kemudian Sampai di Madinah diceritakan kepada Nabi Sosalam. Apa kata Nabi Sosalam? Kata Luhu, kata Allahumma. Kalian telah membunuhnya, kalian telah membunuhnya, ya kan? mudah-mudahan Allah membunuh kalian. Nah, artinya apa namanya? Itu larangan yang keras membunuh seorang Muslim. Alasifaulailah soal bukankah obat daripada kebodohan itu adalah apa? Bertanya. Bukankah obat daripada kebodohan itu adalah bertanya? Artinya apa? Larangan dari Nabi Sosalam berfatwa dengan tanpa ilmu. Ya kan. Padahal apa? Innama yakfihi atayamum. Apa kata Nabi sallallahu sebenarnya cukup bagi dia itu tayamum. Tidak perlu dia mandi. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa apa namanya? Karena eh, apa namanya? Ini kan termasuk membunuh jiwa. Maka ketika ada sahabat yang dia tidak mandi, kemudian dia tayamum gara-gara malam yang sangat dingin, kemudian Rasulullah tertawa. Ini dalil menunjukkan bahwa Uh, kita katakan Jangan kalian membunuh uh, jiwa Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena uh, Kita katakan jiwa ini Lebih baik dia hidup daripada dia mati Kenapa? Karena kalau dia hidup mungkin dia bisa lebih banyak Melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifat orang yang mu'min juga Tidak pernah melakukan zina Adalah tidak Tidak berzina Wa mayyaf'al zalika yalqa'athama'a Ha, Bara siapa yang mendapatkan itu, dia akan mendapatkan balasannya. Artinya apa namanya, e, e, kalau orang berzina, maka dia akan mendapatkan balasannya. Kemudian ciri-ciri hamba Allah SWT yang lain, adalah apa? Yang disebutkan, Illa <se wa taba wa wa'amila salihan, <separantan> fa'ulai ka ha, yubadilullahu sayyiatihim hasanat, wakanallahu gafuran rahima. Di halaman 96. Ciri hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mukmin Adalah illa mentaba Adalah orang yang selalu taubat Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mukmin Itu adalah selalu senantiasa dia Bertaubat Taubat itu adalah apa? Kalau taubat kepada Allah Itu paling tidak ada tiga Kalau taubat kepada hamba Sesama makhluk itu harus ada empat Kalau taubat kepada Allah yang pertama adalah ikhlas dia betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala taubatnya Yang kedua Dia menyesali Atas segala perbuatan yang dia lakukan Yang ketiga dia harus mencabut Mencabut itu maksudnya Apa namanya Tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu ya kan? Tidak lagi mengulangi perbuatan itu Misalnya kalau dia taubat dari meninggalkan sholat Orang dulunya meninggalkan sholat Maka taubatnya apa? Mengerjakan sholat Kan begitu ya kan? Nah, kalau dulunya dia tidak pernah melakukan puasa, maka tobatnya apa? Berpuasa, ya kan? Ya, saya tobat, saya tobat, tapi dia tidak pernah sholat ya, itu bukan tobat namanya ya kan? Nah, dulu saya tidak pernah sholat, sekarang saya tobat, tapi sekarang sholat enggak? Enggak juga, ya itu bukan tobat namanya, ya kan? Tobat itu adalah apa? Dia harus apa namanya? Mencabut dari semua perbuatannya yang dulu. Artinya apa? Kalau dulu dia tidak pernah sholat ya, sekarang dia sholat, dulunya dia suka mencaci maki orang lain, maka taubatnya adalah apa? tidak pernah lagi mencaci maki orang lain ini namanya taubat, nah, tapi kalau itu paling tidak syaratnya kemudian yang keempat nah, kalau kepada Allah itu ada eh, mau empat, ada yang menyebutkan 3, 4, ada yang menyebutkan 4 dan 5 kalau yang keempat misalnya tambahan yang keempat, selama taubat itu masih diterima selama pintu taubat masih di Diterima Pintu taubat diterima kalau masih hidup di dunia Itu sampai kapan? Nah, kalau di dunia Selama roh belum sampai di tenggorokan Malam yugergir Selama roh belum sampai di tenggorokan Belum ger-ger-ger Belum itu Maka pintu taubat masih terbuka Tapi kalau sudah ger-ger-ger Artinya sudah Apa namanya roh sudah sampai di tenggorokan Maka apa? Nah, pintu taubat sudah tertutup Dan yang kedua adalah apa? Selama Ah matahari belum terbit dari sebelah barat. Kalau matahari belum terbit dari sebelah barat, maka pintu taubat masih terbuka. Itu kalau taubat kepada Allah ada empat ini. Kalau yang kelima, ditambahkan yang kelima kalau apa namanya taubat kepada sesama manusia, yang kelima itu adalah apa? Adalah minta istihlal, minta penghalalan. Ah dulu saya pernah saya maaf, eh, minta maaf atas segala kesalahan mungkin ucapan saya pernah melakukan gini perbuatan saya saya minta dihalalkan ya kan kalau dulu berkaitan dengan barang ya kita apa namanya dulu saya pernah ambil buku anda gimana ini ah, kalau dibilang ikhlaskan, ya sudah diikhlaskan kalau bilang diganti ya diganti kan begitu ya kan dulu saya pernah ambil sandal NT eh, begini ya apa namanya ya dikembalikan. Kalau memang ada. Kalau sudah dulu dan itu sudah tidak ada sandalnya, dia ya minta diikhlaskan. Kalau memang disuruh ganti, ya diganti. Kan begitu ya kan? Itu adalah taubat. Illa man <tuh> taba wa wa'amana wa wa'amila solehan. Dan dia uh, selalu beriman dan mengerjakan amal amal soleh. <tuh> Faulaika <tawbat> yubadilullah. Maka orang yang taubat oraih beriman dan beramal soleh, maka apa namanya? <tuh tawbat> yubadilullah husayyatihim hasanat. Allah pasti akan mengganti segala kejelekan-kejelekan yang dilakukan itu diganti dengan kebaikan. Nah, ini eh, orang yang bertaubat. Karena orang yang bertaubat, keutamaan orang yang bertaubat itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang terdahulu, ya kan? Segala dosa-dosanya yang terdahulu itu dihapuskan. Itu itu keutamaan dari taubat. Kalau kita misalnya sekarang saya taubat saya taubat betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala saya taubat dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan itu maka apa seluruh dosa-dosanya yang terdahulu yang dia meninggalkan solat, meninggalkan puasa, meninggalkan segala kebaikan, mencaci maki orang lain dia taubat kemudian apa itu semuanya dihapuskan. Itu di, diahapuskan. Nah, itu orang yang taubat. Maka apa nah, dengan taubatnya itu maka apa kebaikan-kebaikan yang dulu itu ditetapkan. Maka kalau ada orang kafir, orang kafir masuk Islam, orang kafir masuk Islam itu kan keutamanya apa? Ah, dosa dosanya yang terdahulu dihapuskan, kebaikan kebaikan ketika dia masih kafir itu dicatat kembali. Jadi tidak dihapus, kebaikan kebaikan yang dulu ditetapkan dan kejelekannya itu yang di dihapus. Ah, itu adalah. Tapi kalau orang Muslim keluar murtad, kalau yang murtad maka apa? Ha, kebaikan kebaikannya dihapus dan kejelekan kejelekannya tetap ditulis. Itu adalah uh, keburukan yang uh, didapati bagi orang yang murtad. Kemudian ciri-ciri hamba -ciri Allah Subhanahu Wa Taala yang mumin yang lain di alam 97. tujuh. Walladzina lai yasaluna azur, wa ida maru bil lagwi maru kirama. Orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Jadi ciri-ciri hamba -ciri Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak selalu bersumpah palsu Tidak juga menjadi saksi Palsu Tidak juga menjadi saksi palsu Termasuk dalam saksi palsu Ini adalah apa ah, Mohon maaf misalnya dulu ah, Saya sendiri Ketika masih ah, Tahun 1993-94 Itu kan 92 Ya Nah, kan saya pernah jadi saksi pernikahan nikah siri tahu nikah siri itu nikah tanpa wali karena eh, kelompok tertentu kan biasanya menikahkan lewat apa namanya mahasiswa dengan mahasiswi nikah tanpa melalui wali orang tuanya tidak ada sama sekali jadi tidak melalui pernikahan tidak melalui apa namanya akad nikah yang sah nah kita yang menjadi saksi di situ adalah apa termasuk ini uh, akan mendapatkan dosanya Karena itu termasuk nikah Nikah yang uh, tanpa wali Nikah hubiduni wali itu adalah termasuk apa? Tidak sah ya kan? Tidak sah nih pernikahan dengan tanpa Tanpa wali Karena tahun 9 uh, Mohon maaf karena dulu uh, Dulu saya punya ngaji sama Fatul Hilal uh, Kan begitu Jadi apa namanya menikahkan mahasiswa dengan mahasiswa dinikahkan dengan tanpa wali daripada kumpul kebo katanya ya kan memang logika dipakai ya kan daripada kumpul kebo dan orang suka sama suka ya sudah nikahkan aja ya kan? nanti ya sudah karena walinya itu adalah Kiainya nah ini adalah termasuk maka yang menjadi saksi pada saat pernikahan itu adalah termasuk kita katakan uh, masuk dalam kategori ayat ayatin walladzina la yashaduna zur Nah, tidak menjadi saksi palsu dan juga tidak bersumpah palsu karena sumpah palsu juga adalah termasuk nah, deretan dosa dosa besar ya kan termasuk sumpah palsu bersumpah palsu itu wallahi wallahi saya tidak melakukan padahal dia melakukan nah ini termasuk sumpah palsu jadi ini ciri-ciri hamba Allah subhanahu wa taala yang mumin itu tidak nah, tidak selalu memberikan persaksian palsu dan juga tidak bersumpah palsu. Jadi laya saduna zor ini maknanya ada dua. Ima dia mananya bersaksi saksi palsu. Yang kedua atau menjadi sumpah sumpah palsu. Kemudian ciri-ciri hamba -ciri Allah <tuh> subhanahu wa taala mumin yang lain di halaman sembilan puluh sembilan. Waladina izazuki rubyayati robihim lam yakhiru alaiha. Uh, summan wa umyana dan apabila mereka diingatkan dengan ayat ayat terob kami mereka apa? mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta, artinya ciri-ciri hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mukmin itu selalu apa? sami'na wa ta'na sami'na wa ta'na, dia akan selalu mendengar, dia akan selalu taat bukan sami'na wa aso'ina kami mendengar ya ya apa? Masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya kan? Kalau orang mu'min Ciri-ciri hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak, tidak membutakan dirinya Tidak pura-pura buta dan juga tidak pura-pura tuli Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya Dibacakan ayat-ayat Al-Quran Dia kemudian apa? Dia pura-pura tidak tuli dan dia pura-pura tidak buta Artinya apa? Betul betul dia perhatikan. Ketika dia ayat Al Quran memerintahkan seperti ini, akiimus salata waatuzzaka, maka apa ciri-ciri hamba Allah subhanahu wa taala ketika mendengarkan ayat ya yuhalatina amanuatiullah waatiul rasul waulilamrimingkum, maka apa dia akan mengatakan iya, samina watona. Saya akan apa namanya taat kepada Allah dan saya taat kepada Rasul dan saya akan taat kepada ulil amri, waliul amr itu kita mengatakan samina wa atana. Ya kan? Samina wa atana. Artinya apa? Saya betul-betul akan mendengarkan ayat itu dan betul-betul akan saya perhatikan ayat itu apa yang diinginkan oleh ayat itu akan saya berusaha untuk memperhatikan dan mendengarkan. Jadi jangan pura-pura hati -pura, Allah wa hatiur rasul ya sudah apa namanya? Uh, ya ini paling banyak ya kan. Kalau sudah lampu merah, uh, malam hari ya sudah Bablas saja lah daripada kan tidak ada. Ini kan tidak ada yang apa namanya. Kan intinya lampu merah itu apa? Supaya tidak ada kecelakaan kan gitu ya kan. Kan logikanya kan begitu. Nah, intinya kan kalau sudah eh, tidak terjadi kecelakaan kan berarti itu apa namanya. Apalagi malam hari sudah sepi kan. Ngapain kita harus nunggu lampu merah. ya kan Kalau apa namanya ya kita... Bablas ajalah, kan? aja lah, lurus saja kan Masih lampu merah, apalagi malam hari sepi Gak ada enggak ada apa namanya Ini Kaitannya dengan apa? Arti Allah, arti Rasul Kalau kita mengatakan seorang mu'min Orang mu'min ini kan selalu diliputi rasa ketakutan Jadi walaupun dia seorang diri Dalam keadaan dia, dia takut kepada Allah Ketika dia berjamaah, berkelompok Ataupun dalam kondisi dia sendirian Nah itu ciri-ciri Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Jadi apa namanya kita selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya jangan jangan seperti orang-orang khawarit orang-orang khawarit itu tidak pernah dia menganggap bahwa ya sudah apa itu uh, itu dianggap kafir nah, jadi yang membuat lampu merah itu dianggap kafir kenapa? karena dia berhukum kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ya kan? karena membuat peraturan itu bukan dari peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada enggak dalil dari Al Quran, dari hadits Nabi SAW membuat lampu merah? Ha? Ada enggak dalil? Tidak mereka mengatakan tidak ada sama sekali. Jadi ya, tidak ada berarti kan kafir. Wa minal mihakum bimahansallallahu faulaika humur kafirun. Siapa yang tidak berhukum, siapa yang berhukum pada hukum selain Allah, maka dia adalah kafir. Maka apa? Maka hukum yang dibuat oleh manusia dianggap itu kafir. Nah, ini kawarit. Nah, ini kawarit. Di Lampung itu banyak. Di Lampung itu ada ada Seorang ustad, ustad besar. Dia pegawai negeri, depak. ceramah di radio, RRI, Lampung. Apa yang dia ini? Ah, kerjanya apa? ceramahnya setiap hari itu menjele pemerintah. Padahal dia orang pemerintah. Orang pegawai negeri. Kan lucu ya kan? Ah, dan dia tidak bisa bahasa Arab. Ketika dia dialog dengan MUI, MUI Lampung. Ah, ada VCD-nya. Ah, dialog dengan MUI Lampung. Mui Lampung itu kan rata-rata pernah 15 tahun di Mekah, pernah 15 tahun di uh, lulusan Jamiah Selamiah Madinah, ada yang lulusan dari Mesir, ada yang lulusan Mui Lampung. Orang Lampung asli juga. Nah, kemudian apa namanya uh, ketika dialog dengan ini uh, dialog namanya Ustaz Madrus uh, dia dari kelompoknya Uh, mohon maaf ini memang kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin jadi ceramahnya itu adalah apa memang suka mengkafirkan kaum muslimin uh, padahal mo mobil yang selalu dia pakai mobil kijang dari mana ya kan kijang itu dari mana buatan mana ya kan jelas itu adalah buatan orang kafir tapi dia selalu menjelejlekan uh, tidak boleh kita belanja di sini tidak boleh belanja sama orang kafir tidak boleh apa namanya padahal mobil yang dia pakai mobil apa Ya kan? Mobil orang kafir ya kan belinya dari mana tokonya dealer-delelnya orang mana ya kan kan gitu kan begin, ah, nggak logis semua. Ya kan? Ketika dialog dengan Mui itu dijelajakan apa? Ente itu ilmunya dari mana? Dari toko buku Gramedia. Kenapa? Karena dia tahunya terjemahan. Dia bacanya buku terjemahan. Sementara kami katanya Mui ya, dia sampaikan karena untuk merendahkan nah, Ustaz ini. Dia menyebutkan kami ini 15 tahun di Mekah, iya kan? 15 tahun disebutkan semuanya, nah dia belajarnya di mana di mana ini disebutkan Pak Kiai ini belajar di Mesir, Pak Kiai ini belajar di Mekah, Pak Kiai ini belajar di sini, 15 tahun. Eh ente itu ilmunya itu dari mana? Dari toko buku. Nah, maksudnya dari toko buku, artinya apa? Buku terjemahan. Iya kan? Enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa ini. Nah, dihinakan seperti itu. Nah ini salah satu contoh karena saya pernah uh, dikirim ke Lampung 3 tahun. Jadi apa namanya tahun sampai 2009-2012 saya di Lampung. Taip ini. Ciri-ciri uh, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pura-pura tuli dan tidak pura-pura buta. Jadi kalau begitu kita dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sudah kita mengatakan samina watona, asamu As watoa. Kemudian ciri hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lain adalah wa aladzina yaku'lu nara'ba nahablana minazwa'jina wa zuriyati nakurataayun. Ini juga doa, ha, berdoa agar diberikan keturunan yang baik-baik. Kita selalu diberikan keturunan. Mungkin boleh jadi pada saat ini kita ini apa namanya kita menginginkan agar generasi yang akan datang itu lebih baik daripada generasi yang sekarang. apa maka kita selalu berdoa. Nah, ini bukan hanya diperuntukkan bagi yang sudah berkeluarga. doa ini juga diperuntukkan bagi yang belum menikah. ya kan. jadi bagi yang belum menikah sering berdoa dengan doa ini. Robana habblan minazuajina wazuriyatinakurataayun. ya kan. kalian menginginkan keturunan yang soleh ya kan. maka perbanyaklah doa ini perbanyaklah doa ini, ya kan? Dan ini kan salah satu dari apa namanya kita katakan untuk mendapatkan keturunan yang soleh itu adalah dengan seperti ini. habis, tidak usah ada istirahat, oh? Ada kesepakatan? Saya akan terus, artinya nanti saya berhenti, berhenti kita lanjutkan materi yang lain, atau perlu ada istirahat? lu istirahat ya, Taib. Taib. Ciri-ciri orang yang bumin itu adalah apa? Selalu berdoa, berdoa minta keturunan yang bagus, ya kan? Yang belum menikah, perbanyaklah doa ini, perbanyak. Di antara azan dan nikoma di akhir sepertiga malam, yang akhir, kemudian ketika sedang safar, Robbanahal belana minazuah jina wazuriyatina kurotaayun, ya kan? Mudah-mudahan. Diberikan keturunan yang selalu Jadi penyejuk hati Jadi penyejuk hati Bahkan e, bisa mendatangkan manfaat bagi umat Ini doa yang di Ini selalu berdoa kepada Allah Karena yang kita tidak tahu bahwa keturunan kita itu kan Yang akan datang itu bagaimana Tapi dengan selalu kita berdoa Karena doa orang tua Terhadap anaknya itu akan makbul iya kan? Mustajabah Doa orang tua kepada anaknya itu adalah mustajabah Maka orang tua itu hendaknya selalu mendoakan kebaikan kepada anaknya. Maka ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepuluh tahun dia tidak pernah mencium anaknya. Sepuluh tahun dia tidak pernah mencium anaknya. Seorang sahabat dia datang kepada Nabi Shallallam. Ya Rasul, karena ya Rasulullah saya itu sepuluh tahun tidak pernah mencium mana saya. Maka apa kata Nabi Shallallam? Apa namanya? Uh, antum bisa baca dalam kitab Radzolihin dalam bab. Uh, apa namanya uh, saya lupa babnya nah, di situ ada bab apa namanya uh, kasih sayang orang tua kepada anaknya jadi endarnya apa namanya jadi tidaklah uh, Allah memberikan kasih apa namanya layar hamal layar ham Allah tidak merahmati memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang tidak memberikan kasih sayang Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada seseorang yang tidak pernah memberikan kasih sayang. Maka ada seorang sahabat datang kepada Nabi ya Rasulullah. Bagaimana saya ini sudah 10 tahun saya tidak pernah mencium anak. Maka apa? Disuruh memberikan apa? Ah, suruh mencium anaknya. Ini salah satu dari dari apa namanya kita jangan merasa apa namanya gensi dengan mencium anak. Ya kan? Kalau anak anak yang diperintahkan untuk mencium anak orang tuanya. Maka orang tua juga disarankan juga untuk mencium anaknya. Jadi tidak tidak harus anak yang diperintahkan untuk mencium orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Nah, artinya apa namanya wajah al-nail mutakina imama. Artinya doa doa orang tua itu adalah selalu menjadikan anaknya itu sebagai pemimpin, menjadi orang-orang yang bertakwa nah, dan menjadi Uh, pemimpin, jadi imam ini harapan uh, orang tua, kita selalu berdoa ini ciri-ciri hamba Allah subhanahu wa ta'ala ya mu'min, ciri-ciri hamba Allah yang mu'min itu bukan hanya memperhatikan dirinya saja, tapi dia juga adalah apa? memperhatikan keluarganya karena dia uh, berdasarkan firman Allah wa jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka sampai ayat selanjutnya wajalna min humayim matayahdu nabi Uh, Yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kemudian ciri-ciri hamba -ciri Allah Subhanahu wa taala yang lain, uh, saya kira itu uh, yang terakhir tadi kita sebutkan. Uh, diantaranya ciri-ciri yang lain itu di halaman 102 uh, di alinea pertama termasuk sifat atau ciri-ciri mereka itu adalah senantiasa ikhlas dalam segenap peribadatan uh, mereka. Ya ini dengan menyerahkan semua ibadah itu Doa istiqomah menyembeli kurban dan lain-lain hanya untuk Allah Subhanahuwataala. Ini ciri-ciri hamba Allah itu senantiasa uh, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahuwataala. Ikhlas ini tidak bisa diukur dengan apa namanya materi, tidak bisa diukur dengan dengan uh, apa namanya, tidak bisa diukur. Ikhlas itu adalah kaitannya dengan dirinya dengan Allah Subhanahuwataala. Maka para ulama hanya mengatakan begini: semakin banyak dia mengenal Allah Subhanahuwataala, maka akan semakin besar keikhlasan pada dirinya. Kenapa? Karena ikhlas itu kan kaitannya dengan semakin uh, semakin dekat dengan Allah atau tidak. Semakin dia dekat dengan Allah Subhanahuwataala, maka apa? Dia akan semakin besar tingkat keikhlasan pada dirinya makfunya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala maka akan semakin besar tingkat kesyirikannya. Jadi ini ah uh, direnungkan aja pada ini perkataan para ulama. Uh, kita sebutkan bahwa apa namanya? orang yang untuk mendapatkan keikhlasan itu adalah dengan cara semakin banyak kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang akidah, pelajari tentang Uh, belajar tentang uh, apa namanya aqidah Islamiyah kemudian kita belajar tentang uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh ajaran-ajaran dari Nabi Sallam itu yang akan bisa mengantarkan kita kepada keikhlasan Wallahu Taala Alam mungkin sampai sini ada pertanyaan kami tersilahkan Allah Uh, pertanyaan tadi Kalau kita pulangnya malam Sholat malam boleh tidak Maka saya katakan tadi Kalau witir saja boleh apalagi sholat malam Kalau witir saja boleh Apalagi sholat malam Kenapa? Karena witir itu adalah apa? Di akhir semua ibadah ya kan? Ija'alu akhir sholatikum billayli Witra Jadikan di akhir malam kalian itu adalah Witra Witr kalau di witir saja boleh dilakukan di awal malam, maka salat malam boleh di di awal. Cambil contoh salat terawih boleh enggak di awal malam? Nah, boleh. Iya kan? Artinya sebelum tidur atau sudah tidur? Sebelum tidur, iya kan? Salat tarawih. Salat tarawih karena istilah salat malam, istilah salat malam itu kan ada tiga istilah. Tiga istilah. Yang pertama ada istilah apa? Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail. Iya kan? Ada istilah qiyam Lail, ada istilah apa? Tahajud Iya kan? Ada istilah apa? Tarawih. Ada istilah Tarawih, ada istilah qiyamul lail, ada istilah Tahajud Qiyamul lail itu adalah apa? Istilah yang umum Ramadan atau di luar Ramadan. Pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu adalah qiyamul lail. Tahajud itu di apa? Istilah untuk di luar bulan Ramadan. Tarawih itu hanya istilah khusus untuk pada bulan Ramadan. Oh, tadi malam saya salat Tarawih. Disebut salat Tarawih? Tadi malam salat Tarawih? Tidak, disebut apa? Tahajud. Iya kan? Tidak ada istilah. Kenapa? Karena Tarawih itu hanya khusus pada ha, istilah hanya khusus pada bulan Ramadan. Tidak ada istilah Tarawih di luar. Cuma istilahnya apa? Secara tapi maknanya sama semua. Maknanya apa? Salat malam. Kan gitu ya kan? Intinya adalah salat sholat malam semuanya maka kita katakan ya kalau witir saja boleh dilakukan di awal malam mimba biaulah tentunya lebih utama lagi adalah sholat malam kenapa? karena witir itu adalah penutup dari semua sholat Wallahu ta'ala'alam ada yang lain? Hey, ini kan uh, kita katakan bahwa berurutan surat itu bukan keharusan Jadi bukan keharusan adalah termasuk sunnah Jadi membaca surat itu berurutan Maksudnya berur berurutan itu bukan berurutan 25 langsung ke 26, tidak Maksudnya apa? Urutan selanjutnya Urutan selanjutnya, sunnahnya itu adalah urutan selanjutnya nah, co Coba contoh sholat witir dan itu berlaku untuk sholat wajib maupun sholat sunnah sunnahnya adalah membaca surat itu berurutan baik itu sholat wajib maupun itu sholat sunnah, sholat sunnah contohnya tadi sudah dijawab, sholat twitter, sholat twitter yang dibaca rakaat pertama apa? sabismar robikalala Rakaat yang kedua yang dibaca apa? kuliah kafirun kuliah kafirun itu sebelum sabismar robikal atau sesudahnya Sesudahnya. kemudian rakaat yang ketiga dibaca apa? Keluarkan wahat, keluarlah wahat itu sesudah surah Al-Kafirun atau sebelum surah Al-Kafirun sesudah dalil menunjukkan apa? Bahawa itu berurutan. Kan tidak boleh membaca apa? Tidak boleh membaca pada salat Twitter Alekhlas, keluarlah ahad, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua keluar Al-Kafirun, rakaat yang ketiga baru membaca Sabi Sumarobi Kalala. Itu kan bukan termasuk sunnah. Pak maksudnya ya? Jadi berurutan. Jadi itu sebenarnya dalil menunjukkan bahawa urutan. Nah, dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi Sallam membaca wasam siwaduhaa. Dalam kemudian rakaat yang kedua membaca walaini zaygeshaa. Jadi apa namanya berurutan surat yang selanjutnya. Ya kan? ah, Allahu taala alam. Coba dalam salah sunnah sebelum salat khabliyah uh, fajar, khabliyah fajar. Rakaat yang pertama di sunnahnya baca apa? Kudal kafirun. Ia ya kan? Rakaat yang kedua membaca apa? Kulol Lahu Ahad kan begitu ya kan? Artinya walaupun kita membacakan membaca urutan surah itu adalah baik pada solat sunnah maupun solat wajib. Itu adalah sunnah, bukan wajib. Wallahu Taala. Satu nya, nomor Lampung tiga apa satu belakang. Raya dan teta saya meski ni. Masih deh Tapi kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Ah uh, istirahat. Melanjutkan jam berapa? Jam 10 ya. Kemarin tadi ada 20 menit. Taip, kita cukupkan Allahu taala. Subhanakallahi hamdika subhanallahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.